banyak peluang berbuat baik dan kita ら i l i h yang kedua, berbuat baik sepanjang panjangnya, sedalam dalamnya, sejauh jauhnya, sampai empat angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak banyaknya. マスティマステリパータンメリカニー、モバイア、トゥパイアンパイアンマチュマントン、モノネン、ポリティ、チェラメキタマス、ジャガポリティ、ソムリア、キャナポリティ、ストンジャリパキアン、ロヒス、テリー、アパイアンスペギタピジャガ、テリメリカ、オトマティス、モンプレッシー、ロキカ、ロキカディシニム、レガー、アンション、シャラシュプタンシャー、モアハミアタスウェア、ジャピ、マスティマスニム、アニュリアキン、 アマスティマス・モンゴス・ピルバスニは……アンダイアマンドカン・ヤングマナ、チュンガフカン・ヤングマナ、ウサヤンマナ、ソペンアチュンガフカンのソシャン、キマス・モンガラ・ティマジニア、イネアクティフィス・クラカン・カウムティ・インドネシア、ヤング・シカラン・セトン・プナル・プナル、マニャント・ソロー・フロン・フロン・オングル・ソロー・インドネシア。 Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara, dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama satu setengah tahun. Alhamdulillah, Dimas ke Jogja dengan teman-temannya. Terus saya, Mas Totok, Kee Kanjeng ke sana. Dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan. Dan sekarang sudah Produksi tujuh puluh persen sudah hidup lagi dan sudah sebentar lagi menjadi pro menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia <tuk> Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua dan saya menyesali t u seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai satu jam empat ratus juta. Mengesek <tuk> dengurah, gimana akhirnya mengesek bakal iris. s e d u l u r a n kalau t e r a c a n g dimas terserah Anda.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 Kalau Pasca Pilpres kemarin Mungkin kita sempat Apa namanya Terbelah Dari yang pro Jokowi Jika lalu m u d i a n ada yang Prabowo-Hatta Nah kebetulan Alhamdulillah saya kok bisa masuk-masuk Disitu kok kenal sama yang ujung kiri Sama ujung kanan Lalu atas ke bawah Lalu bisa bicara dengan mereka Mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka Mengetahui Ya ini mungkin juga salah satu, apa namanya,、uh, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saya ya, saya melihat itu sebagai sebuah proses sejarah, pembelajaran juga bagi kita semua yang mungkin akan saya ceritakan kepada kawan-kawan w a -kawan, h w a bayi b u r s e m u a jaman u、uh, a y a Ini sesungguhnya kan pertempurannya belum selesai, jadi pilpres ini、uh, atau mungkin sudah... tapi lalu kemudian dibiarkan g a n t u n g sehingga kemudian m e n i m b u l k a n peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang lain yang sesungguhnya para pelaku-pelakunya tidak menyadari bahwa jika kita semua bisa-bisa jangan-jangan sedang menuju bareng-bareng atau mereka dan bareng-bareng semuanya itu ke jurang p e r t a r u n g a n yang belum selesai ini macam-macam karena memang niatnya itu プカントゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ Tapi yang saya saksikan, mereka kurang lebih asik bermain dengan dirinya sendiri, sepi di antara keramaian, atau mungkin ramai di antara sepian. Jadi, karena sayur majorinya kita, rakyat ini sesungguhnya sedang menunggu melihat apa janji-janji mereka yang tadi itu di kampanye, di, apa, di pemilu kemarin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden itu akan kemudian d i w u j u d k a n atau t e r w u j u d Ini sekarang yang jelas, Presiden berpilih kita, Pak Jokowi ini sesungguhnya sedang mengalami situasi yang agak s e t i a a n Kenapa? Karena sekarang itu tentunya tidak ada makan siang gratis. Setiap orang itu berusaha atau kelopok-kelopok m -kelopok m yang sudah mengenangkan, sudah merasa ikut mengenangkan, itu tentunya, ya tadi tidak ada makan siang gratis dan berupaya untuk mempengaruhinya. Terlepas dari, saya tidak akan mengomentari apa yang sedang menjadi komitmen dari Pak Jokowi sendiri Tapi yang terjadi adalah tarik menarik Semua kelompok dari partai-partai pendukungnya Itu juga sekarang mencoba Untuk mempengaruhi beliau Lalu kemudian memasukkan nama-nama Titipan-titipan Tapi tidak hanya partai-partai Tapi juga o l i g a r k o l i g a r lalu Kemudian mafia-mafia atau Pengusaha-pengusaha dalam negeri, luar negeri Kuatan-kuatan e -kuatan k k e politik yang ada Karena memang Indonesia ini adalah Sebuah tanah yang sangat strategis Kita semua tahu bahwa Nusantara ini memang diperbutkan Sejak dulu Malah Jalun saya pengen Lihat Gunung Padang、kan? Karena luar biasa Gunung Padang itu Mungkin kawan-kawan sekalian juga mengikuti di beberapa orang lain Tapi kita belum bisa masuk ke situ Mungkin a p a l a p a l sama j a l u boleh. Dan Gunung Padang Karena Gunung Padang itu luar biasa Peradabannya itu korna 5.000 tahun Sebelum Masehi Artinya itu lebih dari、uh, Apa n a m a n y a piramid di Mesir, maupun di, di Amerika Latin itu jadi memang ternyata kita juga ini bangsa yang tua luar biasa dan sesungguhnya kalau tadi c a k a n sampaikan, fondasi kita sudah cukup matang dulu, karena Anda bisa bayangkan bagaimana peradaban bisa dibangun jika tidak ada organisasi di sana, jika tidak ada fondasi di sana, jika tidak ada political order di sana nah Yang saya saksikan sekarang ini yang kita rasakan semua, kenapa kemudian terjadi semacam situasi ankiotik. Seolah-olah terorganisir, tapi ternyata tidak terorganisir. Atau seolah-olah kita berjalan, tapi mungkin ini ada yang d i j a l a n i ada yang nuntun. Karena tanpa kita sadari, pemimpin-pemimpin kita itu sudah, sudah, sudah tidak dekat dengan rakyatnya, mungkin remote control. Kita n g g a k persis tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya, tapi memang bahwa autopilot itu apakah... Fenomen a yang terjadi pas c a s o e Harto Semata atau di SBY saja Kan dulu kita selalu bilang SBY Presiden a t a u p i l o t Tapi apakah nanti berikutnya memang seperti itu fenomenanya Apakah memang Anda lihat sekarang Tidak usah di partai politik Kepemimpinan itu sangat tidak dirasakan Partai politik, pemerintahan Organisasi sosial Ormas Yang menjadi pemimpin itu siapa sebenarnya Juga kita tidak tahu Nah Karena memang dilemahkan. Di Meksiko misalnya, ini fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga fenomena di beberapa belahan negara lain. Di Meksiko misalnya, pemimpinnya presidennya muda, ganteng. Disukai rakyat, dicintai ibu-ibu. Tapi y a a u t o p i l o t Kenapa? Karena memang situasinya Meksiko ini tetangga Amerika, sesungguhnya y a n berkuasa oligar-oligar. パナウィラワン、スーダ a スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、a ーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダ e スーダー、スーダー、スーダー、ス r ダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダー、スーダーダー、スーダーダー、スーダーダー、スー、スー、スーダーダー、スーダー、ス なんで Strukturnya memang sudah susah Jadi memang mencari a few good men itu orang baik Dari banyak ini memang sebuah tahu bahwa Ini sekarang di DPR, di parlemen Dari kelompok yang kalah Ini、uh, Kualisi Karang Putih Mereka konon katanya menyusun k e k u a t a n Di parlemen untuk menghadang, menjaga, dan, dan seterusnya Dengan berbagai wacana Sebaliknya juga disini Pemerintahan Belum tersusun, belum terbangun Tapi juga sudah terjadi tarik menarik Satu sama lain Ada yang bilang ini satu tahun, dua tahun Tiga tahun Walau-walau bisa w a k t kita lihat seperti apa Cuman memang cak dan kawan-kawan semua Dalam situasi seperti ini Kita tidak tahu sebenarnya siapa pemimpin kita Apakah pemimpin kita Presiden kah, kepala suku kah Ketua Ormas kah Ketua Parpol kah Indonesia kah Amerika kah Kita gak tau h semuanya Tapi Ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keyakinan bagi saya Bahwa Modalitas komunitas itu menjadi penting Jamaah Yang harus dilakukan Semuanya adalah merapatkan barisan Lalu kemudian、uh, Apa ya Kita alhamdulillah Seperti y a saya sampekan di awal tadi Ada Cak Nun, ini pemimpin yang memang Dalam situasi seperti sekarang kita butuhkan Jamaah yang seperti ini, seperti Maya ini kita butuhkan dan saya bahagia, apa namanya kagum juga artinya di sini hampir saya lihat depan ini banyak tidak hanya orang tua tapi juga kawan-kawan seusia saya, anak muda yang tentunya ketika hadir kemarin mencari kebenaran, mencari kepemimpinan itu. Yang mungkin di Jakarta tadi kata b u s a o l Heder memang begitu rumit situasinya. Ini dalam konteks sosial media juga orang menemukan mainan baru di mana untuk membentuk kognisi itu. Sesungguhnya bisa melalui sosial media Anda lihat kemarin Jokowi dimenangkan dengan sosial media Terlepas bahwa Yang bersangkutan itu memang Benar apa tidak Atau siapapun itu Prabowo juga bermain sosial media Tapi sosial media menjadi penting Nah ini adalah sebuah lahan baru juga Yang mungkin harus kita lihat Sebagai sebuah kesempatan Karena inilah zaman kesempatan ini Menurut saya yang harus Pilihan kita adalah apakah kita Menonton situasi seperti sekarang Dan melihat situasi kejatuhan ini Atau kita rebut panggung Lalu kita、uh, Menjadi agak lebih optimis Untuk bisa Memerankan apa idealisme-idealisme Yang bisa kita wujudkan Tapi mungkin bangsa ini Saya belajar dari Cahano juga Dalam proses bersejarah kita ini Saya melihat bahwa mungkin jangan-jangan Proses k e t e r p u r u k a n ini lagi-lagi harus kita jalani Karena dalam proses k e t e r p u r u k a n Akan muncul sebuah apa namanya Titik cerah untuk kebangkitan Karena untuk lompat juga kita harus mundur、uh, Ini yang menurut saya Tapi betapapun itu akan sangat tergantung Dari kekuatan yang kita bangun sekarang、uh, Gitu Cangun Jadi yang, yang terjadi sekarang itu adalah Ini Apa namanya Kita akan d i s i m b u h k a n Dalam setahun dua tahun ke depan ini、uh, Sebuah pentas pertarungan Lagi-lagi pertarungan, karena、uh, saya tidak tahu kenapa kemudian para elit ini sudah mungkin k e h i l a n g a n m a s i n g m a s i n g sudah kehilangan akal sehatnya, lalu kemudian ujung-ujungnya kan nanti tidak akan ada d e l i v e r menurut saya. Karena u harga melonjak, lalu juga kontradiksi-kontradiksi di kapitalisme ini, dan nasional ini juga terjadi kontradiksi yang luar biasa, tidak stabilan, dan itu akan berefek k p a d a kita. アリススムスブハガプシミスまビ、カナタリスチャノジュスムン、t ミガセスティケトピミスムタナ、ムキビタスブギワナガンガラリシン、タタパノミギギギアミタタタピスブギマムシア、キタムギンビタタタパノミタピスアメガパン、キタタンインムリハドウァ、ソトサー、インドネシアギタイニ、ジガアン、ポジプナマイドネシアイニアタン、イタウソフニャマイ、プラデバンディブンパダナ、ムギンシュサー、パナティアでポリコーオーダーズガラ。キタマナリ、ボカディフィンダンギタスビリ。 Sekarang ini, saya sadari, saya rasakan betul Kalau tadi Cak Nun nyanyi, pas Suaranya pas Apa namanya, aransemen musiknya pas Ini kita enggak, kalau menurut saya bangsa kita sekarang Yang satu nari apa, yang satu nari sini Musiknya juga enggak pas Dan Problem kita, persatuan ini yang enggak kita rasakan Kenapa mungkin kita enggak ada persatuan Saya melihatnya Sebagai anak muda, saya melihatnya yang baru belajar Saya lihat ternyata Kalau kata Bung Karno Pancasila kalau dikonses di apa di apa dikuras itu menjadi gotong royong. Tapi kita nggak rasakan gotong royong ada lagi. Tapi juga kalau pun kita gotong royong siapa kemudian yang mendapatkan keuntungan dari situ? Karena perhitungannya, kalkulasinya menjadi cost and benefit sangat rasional, sangat kalkulatif, sangat materialistis. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Saya lihat ternyata yang ada yang hilang mungkin Pertama semangat pengorbanan kita Karena jangan-jangan kita berhitung Kalau aku berkorban, yang lain yang n g o m o n g g a n g u m o n g Moral material ini b Itu menginjala luar biasa sekarang Tidak hanya di Jakarta Karena sosial media betul-betul berpengaruh Terhadap situasi itu、uh, Rasa solidaritas Bagaimana nih untuk membawa saudara Saya melihat Kok kita tidak ada lagi semangat untuk melayani Mungkin kuncinya disitu jangan-jangan Untuk melayani Disitu mungkin tumbuh tuh rasa keorbanan Kenapa saya bicara ini? Karena terkait dengan anak muda Kemarin ada dari Ligi Profesor itu baru dia pidato Seorang Profesor baru dia cerita tentang Betapa Anak muda Indonesia yang sekarang besar jumlahnya ini、uh, Justru gara-gara ada banyak pembangunan mall Segala macam budaya konsumerisme itu Justru secara sosiologis mereka terganggu、uh, Kulturnya, karakternya Mentalitasnya, spiritualnya, dan seterusnya Dan itu kemudian membuat Keutuhan bangsa ini menjadi terganggu Esensi t r i s a k t i itu yang sejauh saya, Menurut saya yang, yang baru belajar ini Saya lihat bahwa t r i s a k t i n y a Bung Karno itu Yang sekarang d i d e g u n g d i e g u n g k a n oleh presiden terpilih kita Itu、uh, adalah mandiri secara otonom secara politik Mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara b u d a y a Itu kan kata-kata yang jargon Tapi bagaimana mewujudkan Ternyata jangan-jangan ini enggak Mungkin intelektual Politik ada terkait dengan intelektualitas Pikiran Lalu moral karakter terkait dengan hati Ekonomi terkait dengan perut Nah tiga ini menurut saya tidak sejalan Karena memang secara akal sehat kita diganggu Pemikiran, sorry Secara hati, karakter mental, spiritual kita diganggu itu Lalu kemudian itu kontak dengan relevan dengan secara pemikiran akal sehat, kita juga akhirnya menjadi t e r c a b i k c a b i k dan itu membuat kemudian relevansi dengan upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial ya kan, kepentingan kesejahteraan umum, ini tidak bisa terwujud untuk bangsa kita jadi dalam situasi yang memang kita selalu digoda, diganggu dan di, tidak dibiarkan untuk membangun peradaban yang kuat lagi seperti masa lalu, itu itu sekarang sedang terjadi secara sangat intensif dan saya belum lihat bahwa kita punya langkah-langkah untuk mengobatinya atau memperbaikinya. Di saat yang sama, apakah itu demokrasi langsung, pemilu langsung atau tidak langsung, apapun itu, justru, justru berduanya bukan solusi. でも、は、私たちのフォンデアスイーです。たちのフォンデアスイートのブロックです。私たちのフォンデアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイートのフォ e デアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイート r フォンデアスイートのフォンデアスイートのフォ t u アスイートのフォンデアスイートのフォンアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイートのフォンデアスイートの kita belum punya prospek untuk mengkonsolidasi d a n b a n g s a ini at least menjadi sebuah peradaban yang menjadi lebih baik sebuah masyarakat menjadi lebih baik ke depan tapi saya insya Allah yakin semoga ya calon, insya Allah diberikan kesehatan, kebaikan Allah SWT terus untuk bersama-sama memberikan kita apa namanya ajaran-ajaran、uh, atau katakanlah、uh, apa namanya, nasihat-nasihat arahan-arahan ke depan b a n g s a ini atau dimulai dari kita semua untuk menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum semuanya. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak、uh, sumbuh marah s u m b u r yang lain. Tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya bermaksud saya bermaksud mempermudah anda. k a m r a n a ini nih, Dimas, ini negara tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sekutu global. Multinational Political and Economic Corporation MNPHA。N P e Dia akan menyusun p a s u k a n n y a kabinetnya Seluruh jajarannya sampai ke bawah Kemudian dia akan Bikin policy, kemudian aplikasi p o l i s i n y a itu dari soal Energi, pengelolaan keuangan Perbankan Pendidikan Arah kebudayaan Pola berpikir dan sebagainya Banyak sekali yang menyangkut policy Nah pertanyaan saya yang pertama adalah Ini yang sedang terjadi ini Otoritas domestik Negerimu ini Di dalam mengurusi dirinya sendiri ini Berapa persen dibanding Yang multinasional e b Yang lebih berkuasa sebenarnya Negaramu Bangsamu, pemimpinmu Apakah orang lain dari luar Nah di p r s e n t a s i Kira-kira-kira Kalau sekarang kita dalam kondisi sangat lemah ya, jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? Kedua puluh, tujuh puluh, dua puluh delapan puluh, empat puluh enam puluh? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu, saya sedih. Tidak apa, -apa. <laughs> omong-omong、oh, <musti>, biasa seperti. <laughs> タピコさん、ジャ a プさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャ a プさん、n ャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、ジャンプさん、 すばんさ、きてるしゅうびしいんにてぴかしがんやきなりする Singa? おけらかともにしげるるこんちゃうんげんごぼうらんぼうらんぼうらんぼうらんぼうらんぼうらんぼうらんぼ 私はファンのトリニア、ポルセイ、ジェ i エスピエ、ジグナスピエ、クリフォルムピエ、タンダンジブケマラガン、一つのものを読んでいるときに、私はディクエラさんにピー。 Kedua, oke sekarang katakanlah sisanya dua puluh persen ini, sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita, kita perkecil lagi dari dua puluh persen ini kita lihat ini seratus persen, eh dua puluh persen ini kan kita anggap seratus persennya g itu ya. ya. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? b e Gue, gue n g a k perlu. キラキラ、プロシティング、プリレーノ、で、ラパ、プロシェン、カクワサンダウンドマランドカン、シチセカピネデ masalah disini, disini enak untuk、manis. masalah cekroan cekroan ini kan bicara tentang otonomi dari Presiden Kepili h sejauh mana dia bisa tentukan menggunakan hak konstitusinya Konon, katanya o o n n k mandat di tangan beliau oleh rakyat tapi itu sesungguhnya apa namanya ironis karena setiap terjadi カナダのドニャーニーバニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニ 100、ah. lalu ah. kemudian yang kedua disini ada Nasdem kan? Pak b r e w o、ah. nah, ini Nasdem yang i n bukan partai, yang partainya i a tapi juga TV-nya TV-nya ini sangat m e n e n u k a karena di saat yang sama harus berhadapan d a p a n dengan t v yang lain yang pro, pro, pro. lalu yang ketiga ada disitu PKB, yang mana partai NU yang sorry berbasis NU, lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting Muhammad Iskandar merasa penting karena kalau n gak g ada PKB kemarin dalam、uh, apa namanya, uh, capres nomor dua maka、uh, capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul partai yang t i d musli m didukung oleh orang-orang yang tidak ada i j a u i j a u nya lah jadi PKB itu merasa penting disitu meskipun pada kenyataannya di lapangan, sesungguhnya tidak terlalu berkeringat juga lalu kemudian ada Hanura partainya Pak Wiranto yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik tapi t i d a g h o r i Karena masa lalu, kaitan dengan apa namanya, proses reformasi kemarin, d i m o r Leste dan seterusnya, lalu kemudian yang juga, juga apa namanya, selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian disitu ada PKP yang kecil. Jadi di belakang ini, sesungguhnya kita bisa b a y a n g k a n hiruk-pikuknya, tarik-menariknya, apakah kemudian disini Pak Jokowi, Presiden t e r p i l i h punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya. Menurut saya, y a dan tidak. Jadi, saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak j o k o w i e n i Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa ini beliau ini sendiri. Karena memang akal kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu. Oleh rakyat. Yang kita sebenarnya tidak tahu juga. Karena memang di PT kita dibuat tidak pernah benar. dan Tetap, tetap. Kepenuhlukan kita n gak g jelas Orang bisa buat KTP berkali-kali Suara palsu begitu besar Yang kita n gak g tau h s e b e n a r n y a siapa yang menang p i l pres Sesungguhnya a Kalau kita m o r a l objektif, lihat data Jadi、ya. Jadi artinya b i s a l n y a t e n t o n o g otonomi Saya Sejauh ini saya masih dalam prosesnya sehari-hari Pak Jokowi sebagai presiden e ini Memang dihormati hak-hak konstitusinya Tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi gini, ini supaya teman-teman maafibat <tik> saya mundur satu l a n g k a h dikit tadi kalau soal 80-20% persen tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar sehingga misalnya gini Dimaskan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya bagaimana kepada Israel bunyinya bagaimana kepada China bunyinya bagaimana? Lain、eh, bilang, es, menurut s a u m a ngomongi. Bunyinya tanjengan badinya seakan m o n <risas> o p o i Ya, itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau anda orang Jawa. Anda tahu diplomasi itu sederhana diplomasi itu menang tanpa ngasuraki. Ono、hmm. sanetan, ono guyon lari ke m a u Kamu n gak g usah hebat-hebat melawan Amerika, n gak g usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. om Kita hebat. Kubilaikan i Cina itu nyuruh manapun menang kecuali ke s i n g o s a r i Itu dalam sejarah Cina. プログラミングは カてポリシンやコステントフィールスに行くわりそう。カロポリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシンやパリシン <SILENGESCIO> Indonesia etan Oh Jokowi JK OK e Sekarang saya tanya sama Dimas、si、Benarkah Yang sedang berbenturan Atau sedang berdesakan Sedang bertentangan itu Koalisi Jokowi JK versus Koalisi Merah Putih Apakah benar murni seperti itu? Dalam jelasin d e n gairah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 Mungkin sudah banyak yang ingin memperbutkan Pendingan disini dan ini terjadi sekarang、uh, Jadi artinya Ini adalah kalau saya m e m n y a l a k a n Ini adalah proxy war atau apa namanya、uh, Bentuk pertanjangan Konflik dari dibelakang Justru j u g a k a m i Antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain ya, Pengusaha yang satu dengan yang lain Jurapen yang satu dengan yang lain Mafia yang satu dengan yang lain Lalu kemudian ditarik itu sudah hanya labor nasional, tapi juga l e b o r regional, internasional. Kita tahu bahwa yang paling b e r k e p e n t i n g a n yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya. Singapura, lalu kemudian Australia. Lalu ke atas sedikit, lalu c i n a Selatan, lalu ada c i n a lalu ada Amerika. s e l a t n m a l a k a Amerika. Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, Pemain lama tapi baru, baru tapi lama d a n di saat yang sama Kita tahu bahwa Ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan Artinya Cina mulai muncul Tapi juga tidak kuat secara、uh, Militer、misalnya. Tapi mereka kuat secara uang Strategi mereka adalah Meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada p e Usaha-usaha n p e nasional bahkan kepada Pemerintah, itu terjadi di Timor West Bahkan d i s a n a presiden saja istana, istana, apa, Kantor Kementerian Pertahanan dibahayari oleh ならんしゅとはじめ、まんやんしゃやん k ゆがえり、いともじゃり、もなんでこれ、いいれたまにめかじゅがんじゃしま jam やり、あて jam じゃり、ラオムラ、ムラハンをもじゅうがんさいに、もじうがんぽてんぽんくり、もともプルブルカンリソースやならではな Ini terjadi juga zaman dulu Sebenarnya waktu、oh、zaman VOC Sebenarnya mereka itu datang Bukan menjajah loh. Mereka justru mengadu domba satu sama lain Lalu kemudian yang menang Lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah Yang menjadi milik dari Kerajaan-kerajaan kita Ini hampir Sama persis metodinya Nah sejauh dalam konteks seperti ini Apakah Pak Jokowi Itu kuat Dalam menghadapi situasi ini Saya あインのピストランは、もともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともと e ともともとも a もともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともとも Bagaimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil. Ataukah ono, ya ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu sehingga sebenarnya tidak ada soliditas. Satu ya. Apa benar Nasdem, PDIP, Hanura? PKPI itu pendukung Jokowi, benar kok. Eh, teman kok. ya, Makin cepat ya, Mas, ya? Si, nggak tahu, p a Apakah kalau sebuah partai dengan tokonya sudah mendukung seorang c a p r e s dan c a w a p r e s BNK? Itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parkol-parkol yang di sini. g k a k g e ono lawang betulan. Dan di ini, di seliwan-seliwan, tokoh-tokoh partai itu sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta, jangan-jangan bukan urusan merah putih sama j CK-CKW, tetapi tokoh atau t o t o ini ketemu dewe-dwe, nyatur sedemikian rupa, sehingga Anda s a l a h s a n l a ini bukan merah putih lawang CK-CKW-CKW. カオリタニアカナパカメライクワスルコンジョーウィー、アトカタカナ、カナメラインルコンレポーシーメント、トプーハンアトアパライト、イトトニアディダー。ナパカナ、ディンドナパタイポンスカラー、ソデンジョバウト、オマクサカン、ナミル、ラパラパタルト。アパカン、タクマレン、パセントプリン、ヤダガ Dia akan mendorong profesional-profesional Murni di beberapa pos p e r t a n y a a n sekarang profesional Murni non-partai Tapi kita ketahui bersama bahwa Yang menjadi variable ini jangan-jangan bukan partai juga Karena orang seperti s u r y a p a l o h Itu sesungguhnya Nasdem hanya dijadikan sebagai alat untuk Di konteks sistem politik kita Tapi dia sendiri kan sepertinya pattern Dia sebagai bisnisman, dia sebagai pemain dia sebagai, Itu satu orang Tapi lain orang juga, juga punya Kepentingan yang sama, punya Apa namanya、uh, langgam permainan yang sama juga? Nah jadi lebih、uh, uh, ya, yang kedua tadi k a Jadi yang kedua ini dan Jokowi itu dalam posisi yang seperti kanvas kosong. Ini adalah sebuah pentas, e b u a h pentas, pen tapi kanvas kosong yang mana setiap orang itu berebut untuk melukis i k a i n kanvas tersebut. b a w a Ini hanya, kalau ada konflik beneran Enggak juga, karena yang satu Istilahnya apa ya, ada, ada Political w a b Yang satu sama, sama lain itu saling bersentuhan Misalnya, contoh kasus Jika Itu wakil presiden Terpilih Dari partai bernama Golkar Jelas-jelas itu Golkar ya Belum dipecat dan masih aktif Dan sangat berpengaruh Lalu di saat yang sama, Golkar yang resmi (tanda kutip) resmi yang dipimpin oleh Abdul Jalbahri itu memposisikan dirinya di, sebagai oposisinya. Nah, jadi mentalitas partai politik kita itu main di dua sisi terus, karena a nanti p semua ideologi nggak ada, keberpihakan nggak ada, platform nggak jelas, karena itu menunggu di timpangan terakhir terus. Jadi, dan itu semuanya disatukan oleh k o r i d o politik. Jadi di sini juga rakyat, menurut saya kita semua, saya yakin lah b a l a a jemaahnya ya kita sudah cerdas semua melihat permainan ini semua. Sehingga yang terjadi adalah hanya justru ini presiden terpilih akan sangat terisolir, terlokalisir, sehingga dia dikunci dan bisa b e r a d secara m e rangka. Pelan pelan, pelan pelan. Jadi justru ini ketika besi belum jadi, masih panas, masih terbentuk, ini sekarang mereka b e r b u t membentuk, petornya dibentuk, sehingga terkunci. Nah, dalam situasi yang kayak gini, saya nggak tahu juga ini apakah kemudian di sini, apakah Pak Jokowi sebagai Presiden Republik s a survive atau tidak, ya kan? sangat tergantung dengan ikhtiar dia dan keikhlasan dia kalau r saya. Karena dari segi kecanggihan politik, Jokowi bukanlah Soeharto, bukanlah Bung Karno, Bung Karno aja jatuh, Soeharto bisa bertahan 32 tahun, lalu kemudian juga jatuh, Gus Dur yang luar biasa, populer dan mengakar juga jatuh. Nah ini, Pak Jokowi jatuhnya, kita lihat. k e n a i m e n y e s a i k a n termnya itu, apakah seperti s d i misalnya, dua periode, satu periode selesai, satu periode nambah, ya kan? ini sangat tergantung dari sejauh mana, karena punya Pak Jokowi ini adalah kekuatan moral, yang saya lihat ya sejauh ini, karena dia punya moralitas di situ, tapi sejauh mana konsistensi moralitas ini akan menjadi, apa, akan dia perjuangkan sampai、uh, apa namanya,、uh, dalam masa-masa berikutnya ini. Tapi kita ketahui bahwa tantangan yang, yang baru dia lewati adalah penyusunan struktur kabinet. Dia pengen perandingan, tapi kemudian sekarang k a n tetap 34. Karena memang jebakannya, jeratannya luar biasa di situ, sehingga tidak m u n g k i n k a n Karena konteks kabinet, arsitektur kabinet itu menentukan terhadap desain atau masa depan reformasi birokrasi. Yang selama ini memang di a p a namanya di,、uh, diutamakan atau digembar-gemborkan, ditonjolkan, diinginkan oleh Jokowi. Oleh Jokowi sendiri. Nah, sehingga tantangan ini memang jadi berat.、Uh, jika menurut saya, jika adalah JICA, jika adalah JICA, s p y ada di pangan. Nah, ini kita lihat kayak、eh, apa juga, JICA itu kemudian memang betul-betul di sini membantu atau justru m e n j e g a Atau membantu atau menyusahkan, mensukseskan atau menyusahkan. Tapi, tapi saya lihat bahwa dalam konstelasi seperti ini, itu golkar justru yang semakin kuat ya, karena dia berada di dua kaki tadi. Sekalipun misalnya dia n gak g perlu ada menteri di situ, atau orang dia yang jadi menteri, tapi wakil presidennya jelas-jelas dari golkar. Nah, jadi permainan ini akan dijaga terus. Kita lihat juga mentalitas banci dari partai politik dua kaki ini. Itu juga dilakoni oleh SDI misalnya, Dengan partai demokrat n y a Lalu kemudian juga partai-partai lain misalnya Kayak P3 juga seperti itu h a m p i r semua partai seperti itu Nah ee, Jadi lalu kemudian apakah Akan mudah bagi Pak j o k o w i Presiden terpilih ini ke depan Melakukan agenda-agenda politiknya Itu sejauh ini Kalau saya lihat dengan jarak pandang Yang kurang lebih berapa kilometer Kedepan ini menurut saya agak susah Kecuali memang dia punya ikhtiar yang kuat Keberanian yang kuat Lalu kemudian dia memang sebetul Apa namanya Niatnya Tulus dan apa namanya bersih、Kalau、Terakhir ya n a Ini, ini mudah-mudahan Ini bisa menjadi pintu Untuk supaya Anda punya simulasi Sendiri-sendiri ya Dalam situasi dimana Polaritas politik itu sebenarnya Sangat relatif dan banyak pintu butulan Tadi ya 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私 e ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た Saja mau kirasnya,、nah. ya kamu nggak bisa terus terang nggak kalau masalah ini. Jadi kirasnaikan. Nah ini juga bisa bisa berantai jadi antara kirasnya sama d u r n a k a ini sudah sudah relatif. Dan nanti jangan kaget kalau ternyata p a n g l i m a perang Kurawa yaitu k a r n a d i p a t i Karno itu sekarang sih bu rundingan sama Arjuno.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 Kabinet yang benar adalah kabinet profesional Orang yang ngerti pendidikan benar m e n u r u t pendidikan benar kan Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian Dia n g e r u i pertanian Kalau itu yang terjadi b e r arti Presiden Harus mengambil orang-orang yang mungkin Tidak ada hubungannya sama perjuangan Dia menjadi presiden Benar kan a h Jadi kan tak mungkin dilaksanakan Nah sekarang lo Kalau i t u bagi-bagi persidon g di antara partai-partai yang dukung, Loh, itu juga tidak bisa 100 disalahkan, jelas. BPDP setengah mati ya, l、nah, orang mau BDP, rada tipu ya. Jadi b d rada untuk a g i karena m u p i a s a n g bisa h m Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan m e n c e l a k a k a n kita bersama-sama. Kan gitu bener, p a Bisa ya?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 Reformasi itu karena Semua yang bareng-bareng Mengurus reformasi Melihat a g i konsep awalnya Konsep c a k o n sama saya Suharto jatuh Berarti seluruh kabinetnya bubar MPR bubar DPR bubar kita bikin komite reformasi Kita angkat jadi MPRS MPR sementara Dan langsung bertugas Mengangkat kepala negara sementara Kepala negara sementara Di instruksikan membuat pemilu secepatnya Tapi yang terjadi kan bukan reformasi. d e l a h kalau Suharto saja kita jatuhkan, Pak Habibie malah naik. Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik. Dan Presiden yang jujur. Lepas t u e p e r t u ini. Sapi ini d i t a n g k a p p e r d a d i r a p o p o n Kan gitu. Kan mestinya reformasi itu ya reformasi. Reform. a Dan konsep kita begitu. ハハハハハ やっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱり Gunanya k u s n u l khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu suk dulu atau jelek dulu Terus diberi peluang untuk k u s n u l khotimah Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena k e g e l a p a n Nah kalau Anda kalau d i p o l i t i k i a n harusnya enggak Begitu Anda p i k i r sama gelap, itu sepanjang hidup Anda harus gelap Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat Maka itu bertobat Makanya saya tenang-tenang aja タンクパンクパンクパンクパンクなンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパパンクパンクパンクパンクパンクパン a パ t クパンクパンクパンクパンクでンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパンクパン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 <Và S 2> できるか 私たち は, の は, はのこの人たちの手の手の手 f o の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の手の negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presiden terserah, jadi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat seperti a n a m a n y a ini kan bukan hanya p i n t a r berbuat baik, menikmati perbuatan baik Nah berbuat baik r a m e n i k a t i t d a ngopo jadi harus ditemukan n i k m a t n y a Penderitaan pun temukan nikmatnya, jadi kalau d i tinggal pacar itu pasang terus gambarnya di dompet. <SILENCIO> Masukin lagi, sesuatu turun pasang naik itu, jadi penderitaan d i n i k m a t i penderitaan d i nikmatin ya, jadi ada k e nikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan, jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur, negaranya hancur dengan mudah. 私は今、私は1つのアメリカに行くことうでうます。 いいコンロジアン、いいキャラクターのコンロジ r ン、インドネシア、コンロジアン、コミュニティー、エリティー、キタセタンクラ、ジャムバンゴー、マサファルファン、キタアファー、アタニアン、ウィアティフュランダー、トヨピア。 でピバラキャピタプラミ、マラフィカンアレクヤポネ。オプエイ、ラキュネルイピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピピ フェロキリ、フェロキリ、チャラ a t a のテランライ n トランランドスのテランライト、トランランドスのテ a ンラ a ト、トラン o ンド sehingga saya pernah m e n a n g k a p polisi p e n a h di Jakarta. Saya sama Masuki teman kita Matiya, Masuki ditangkap karena keliru jalan itu s d a n g perbaikan-perbaikan macam-macam ditangkap terus direbut kuncinya sama B, B, B, apa B, apa apa jadi SNK tak rebut menet, tak rebut menet a s berangkat tunggu saya di sana di c a n j u r Anda ikut saya. <SILENCIO> 何だ っ, って言ったら Hampir tidak memenuhi syarat semuanya Tapi aturannya mau dijalankan secara utuh d a n bisa Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu Orang ngerti bedanya Supaya teman-teman ini Punya salmu p u l Orang ngerti bedanya hukum konstitusi Keadilan nurani Itu ada empat tingkat Anjar lagi Ini lagi b i r a y a Kalau hukum、um, Jimas, Itu orang nyopet Sama orang korupsi, hukumannya beda. Benar ya? Mosok nyopet pensil di pasar hukuman di p o d o l taruh koruptor, ya n g g a k mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi, tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usuruh i k i kalau salah misalnya. サマ、oh <笑> uh ok、ーバタリアンサラティコータルガンマイマミャンアチス c ラティソ t ト e r ンディマ e ニアンセイママニア t キーオラ o t ィマンチャーテ e ング o t ダンサマバ t リアンサマバタリア n ディマンダンディマンダンディマンダンデ t マンダンディマ e ダンディマンダンディマンダンディマ e ダンディマンダンディマンダンディマンダン o ィマンダンディマンダンディマンディマンダ e ディマンダンディマンダンディマ t ディマンダンディマンディマンディマンダンディマンディマンディタンディマン c ィタンディマママン o ィ Nah, kalau Mahkamah Konstitusi, pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak salah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah, tidak p e d u l i Satu saja tidak salah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja j a r a n Mahkamah Konstitusi. アパラキーアティーラントクレアティスプロンアテッサンナジャープランミナムリコプロシェンジャータンクアティーランティータムバーサルウコン、マンバーサーキアティーラン、エサテラキアティーラン。 Kalau p a s a l yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin. v i r u s k u d a n i baru. <tuk> itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia, tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya VK sama syariat sama... Nah, harus, Tidak ngerti bedanya untuk orang b u n e harus menentuk sopok.、Nah, tapi な、anyway, かまくらのくるのですもん。じゃあ、じゅうてしんぷらなか a きちゃんなき、そのわましょ、そうか。なかみ、どらがた、もしま、た <hist>、しんぷらなしょ、そうか、そのわ。ときと、まれ、あ、プロがましょ、さが。いにせんがじゅに、わがらがるさ。あじね。 ごめんなさい、楽しいじゃない Look、楽しいじゃないごめんなさい、ごめんなさい。 たびにプロプロのキターとサマー。Trackers がいきます。t ュワー・スカルサマーのこともしかもらい、シミッサマー・インドネシアとスカディのサンダー。たびにサンダーのキタリマン。トムンドマン・ソンダーティラ・ティマカタロ・サンダーが何とか。 Wow. Akhirnya kalau berdebat ini dua orang Yang satu Mojo Paitan, yang satu a s u n d a n Siliwangi Saya bilang, saya kira solusinya jelas Anda duduk jejer Tuker m e n u k a r pin BB, sekarang Anda jadi sahabat Anda yang bertugas menentukan Nama negara kita apa loh. Loh. Loh. Masa mau berdengar terus Anda sekarang bersahabat Itu jalan keluar makanya Gitu loh 私、so うん、はそれを見つけたのです。 すぐパン屋がんばらんぱ、とかんがパラらんぱ。 Aku b e r t a y a mas itu k a u s n y a warnanya apa mas? Warnanya apa mas? Menurut Munjabil, biru dong, jopie b i r Apa mungkin kamu terjadi perseterian? Biru baru jelek s a n a betul. Kamu apa Arab? Kamu lomba biru? ラカラマトラチプルプサフェッブラカラマトラ 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見もけたら、私はそれを見つけたら、 先生 クリスタルをチェックインジョーキャロングに行くのはおなかにとまって。